Jelas ibu-ibu Kenapa anak-anak tidak betah dekat dengan ibu Sebab ibu menguasai anak sebagai anak kita Tapi tidak menguasai mulut dan emosi ibu Makanya anak ada yang ketemu ibu langsung gemetar Bukan karena kekuasaan ibu kepada anak Tapi kekuasaan ibu kepada amarah masih lemah Mengapa ada seorang yang jatuh dari kedudukannya? Karena dia tidak kuasa menahan syahwatnya. Akibatnya dia berzina, kemudian direkam oleh penjahat. Rekamannya itu dijadikan bahan untuk sandera hati-hati. Tidak berkuasa atas mata, tidak berkuasa atas mulut, tidak berkuasa atas nafsu. Tidak berkuasa atas amarah Tidak berkuasa atas syahwat Akhirnya dia menjadi orang yang lemah Ramadan adalah bulan kita bersungguh-sungguh sekuat tenaga Agar kita menjadi orang yang berkuasa atas diri kita sendiri Dan inilah sebetulnya akan membuat seseorang tampil mulia di dunia Dan insya Allah bisa jadi jalan kemuliaan di akhirat nanti setuju tidak Ibu? bila hati kian suci tak ada yang tersakiti pribadi menawan hati ciri mukmin sejati tapi bila hati busuk Pikiran jahat merasuk, akhlakian terburuk, dia jadi makhluk tergutu. Ya, Jaga lah hati, jangan kau kotori. Jaga lah hati, lentera hidup ini. Semangat ibu. jangan kau nodai jangan hati cahaya ilahi bila hati kian dendam bagai api dalam sekam Penuh bara Kehancuran Hidup pun jadi Mengerikan Tapi bila Memaafkan Batin tentram Tak tertekan Asal lawan Jadi kawan Hidup damai Kita rasakan hmm, Jaga hati jangan kau khotari semangat hati lentengai hidup ini jangan kalah hati jangan kau nerai Good. Baik para pemirsa yang budiman Bulan Ramadan disiapkan oleh Allah Pernah lihat ulat? Pernah lihat ulat? Saya kira standar setiap orang kalau lihat ulat jijik Ya Ngeri Pernah lihat kupu-kupu Bagus tidak? Asalnya sebelum jadi kupu-kupu apa? Ulat, bayangkan. Ulat yang menjijikkan menjadi kupu-kupu yang mempesona sesudah masuk ke dalam kepompong. Asalnya jiji masuk ke dalam kepompong, keluar jadi kupu-kupu yang indah. Kurang lebih seperti itulah Ramadan. Asalnya kita menjijikan karena banyak dosa, masuk ke dalam kepompong Ramadan dan keluar menjadi pribadi-pribadi yang indah. Itulah kuncinya. Makanya selama Ramadan ini latih, pernah ada orang yang tidak tega. Wah katanya ini Roma, eh, kepompong lubangnya kekecilan sehingga ulatnya susah keluar dilubangi. Akibatnya ketika keluar itu ulat jadi lemah, tidak bisa terbang dan mati. Mengapa? Karena lubang yang kecil di kepompong itu, itulah yang memeras mengeluarkan lendir-lendir yang memperlemah dari ular tersebut. Oleh karena itu, kalau Ramadan banyak kesulitannya, ini adalah cara Allah membuat kita jadi makin bersih dan cara Allah membuat kita semakin kuat. Oleh karena itu, nikmati kesulitan di bulan Ramadan bagai ulat masuk ke dalam kepompong tampil menjadi kupu-kupu yang indah masuk dalam keadaan berlumur dosa keluar akan menjadi pribadi pribadi yang indah insyaallah Pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita mengetahui adalah kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah yang senantiasa mengulangi kesalahan dari waktu ke waktu dan tidak terasa bahkan kesalahan itu adalah kesalahan yang sama yang sering kali kita ulangi. Untuk itu pemirsa, marilah kita belajar dari kesalahan terus menerus. Ramadan yang dulu telah lewat dan untuk itu pada Ramadhan sekarang kita harus belajar lebih baik lagi supaya Ramadhan kita pada saat ini menjadi Ramadhan yang sukses. Untuk itu marilah sama-sama kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Hajim terkait dengan belajar terus menerus. Semoga saja Ramadhan kita menjadi Ramadhan yang diberkahi dan kita mendapatkan kemenangan. Karena kita tidak tahu usia kita sampai kapan dan apakah kita masih bisa menjumpai Ramadhan di tahun yang depan. Nah pemirsa, mari sama-sama kita simak tausiah dari A.A.G. Baiklah saudara-saudaraku sekalian. Para pemirsa yang budiman masih ingat 7B, kiat untuk membangun bangsa ini. Apa B yang pertama? Beribadah dengan benar Sebagai fondasi B yang kedua Berakhlak baik Dan saat ini yang kita bahas Adalah B yang ketiga Yaitu belajar Berlatih Tiada henti Insya Allah yang kedepan B yang keempat yaitu Bekerja keras Dengan cerdas Dan sesudah itu Bersahaja dalam hidup Bantu sesama dan insya Allah di penghujung bulan Ramadan ini bersihkan hati selalu Ibu bapak sekalian Suatu saat saya pernah diajak naik mobil oleh polisi, patroli, jalan raya Itu luar biasa sekali Terampil ketika menghadapi situasi yang berat, sulit, sempit, bisa masuk Ketika harus mutar di rem bisa mutar. Luar biasa. Mengapa polisi yang bisa menggunakan mobil itu dengan baik? Ternyata rahasianya polisi itu terampil karena memang tahu ilmu nyetir dan juga latihan terus-menerus. Halo? Ibu. Kenapa Ibu dari dulu masaknya hanya nasi goreng dan goreng nasi? Sebab, ibu kurang nambah ilmu. Kalau orang ilmu tidak nambah, Seperti orang yang dibelenggu, Kaki diborgol, tangan diborgol, tubuh dirantai. Tidak bisa apa-apa. Di Indonesia ini, maaf. Katanya kalau negara maju, membaca untuk belajar. Kita baru belajar membaca. Kita dibanding ngobrol, maaf, dibanding belajar, lebih banyak ngobrol. Ibu, berapa jam sehari ibu ngobrol? Berapa? Tak terhitung. Berapa jam ibu nuntut ilmu? Tak bisa dihitung. Sekarang lihat barang-barang di rumah yang jadi ilmu. Berapa banyak barang-barang yang jadi ilmunya nyaris, tidak ada. Ada juga buku agama Islamnya yaitu buku tata cara sholat yang biru itu. Itu juga tinggal jilidnya. Ibu bapak yang budiman. Hei, ini penting bu, pak. Kalau orang tidak tahu ilmu, maaf. Jangankan membuat urusan yang hebat yang sederhana saja gagal.